Assalamualaikum sederlun berita malam edisi Hari ini Jumat 12 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah Eliza pilih kader TKS sebagai balon wakil Walikota Banda Aceh Warga Kule dan Cot sepakati solusi penyelesaian klaim tanah dengan kerahiman Jembatan Gantung Blang Nibung Miring Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nyusrum Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawai, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari newsroom Seram BFM. Calon bakal calon walikota Banda Aceh periode 2017-2022, Eliza Sa'aduddin Jamal, akhirnya mengumumkan pasangannya pada Pilkada 2017. Eliza menetapkan kader dari Partai Keadilan Sejahtera, Faridnya Umar. Sebelum memilih Faridnya Umar, Eliza menyampaikan ada beberapa nama dari partai politik yang disurvei. Hasil survei mengatakan Faridnya Umar memperoleh nilai tertinggi. Farid juga hadir di posko Eliza Center yang berada di Lamdingin, Banda Aceh. Teriakan takbir pun menggema ketika Farid muncul menuju tempat acara deklarasi. Garlun 12 perwakilan toko masyarakat dari Gampung, Cotlawung, Kecamatan Muara 3 dan Gampung Kule, Pidi, menyepakati penyelesaian klaim tanah yang belum tuntas dengan silaturahmi. Hal ini dilakukan melibatkan semua pihak, baik warga kedua gampung serta pihak pemerintah Kabupaten Pidi, PT. Semen Indonesia, dan PT. Samana Citra Agung. Kesepakatan pola penyelesaian klaim tanah yang belum tuntas disepakati oleh ke-12 tokoh dari kedua gampung bersama Kapol Respidia KBPM Ali Hadapi, Direktur Utama PT. Si Aceh, Bahar Syamsu yang berlangsung hari ini dalam rapat koordinasi di ruang kerja Kapol Respidi. Dari pertemuan itu, pada intinya kedua tokoh masyarakat Kuli dan Gampung Cotlawung setuju persoalan ini diselesaikan secara kerahiman. Tengku Abdurrahman selaku tokoh masyarakat Gampung Kuli mengatakan penyelesaian terhadap persoalan ini hingga kini belum diselesaikan akibat belum ada solusi tepat. Darun jembatan gantung berukuran 70 x 2,5 meter yang terletak di Dusun Belangnibung, Gampung lapehan Masjid Biren yang dibangun tahun 1993 Kabel yang terbuat dari baja ikatan jembatannya putus Sehingga jembatan miring ke utara dan tidak bisa dilalui Posisi jembatan yang telah miring ke utara Membuat warga terpaksa turun ke dasar alur bila bepergian Beberapa warga lain menambahkan jembatan yang sudah berumur 23 tahun itu Merupakan jalur penyeberangan warga LAPEHAN ke Dusun Nibung Dan Tembus ke Kesawang Aceh Utara Sejak dibangun tahun 1993 lalu belum pernah sekalipun diperbaiki Sehingga saat ini warga tidak bisa melewatinya lagi karena rusak parah dan miring Beberapa waktu lalu jelas warga ada tim yang melakukan survei Namun tindak lanjutnya belum terlihat kapan dilakukan perbaikan Warga berharap dinas terkait dapat memperbaiki jembatan ini untuk memudahkan warga beraktivitas. Sudarlun aparat polisi Satlantas Polres Aceh Tamiang mengamankan pelaku kurir narkoba jenis sabu-sabu antar provinsi Samsul Bahri dalam suatu razia rutin polisi pagi tadi. Dalam aksi penangkapan kurir narkoba itu sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil pelaku jenis Avanza dengan plat polisi BK 1273 KW dengan kendaraan polisi selama 30 menit. Agar mobil tersebut terhenti, polisi sempat mengeluarkan tembakan beberapa kali ke atas, namun tersangka tidak mengindahkan dan tetap tancap gas hingga melintasi perbatasan Aceh. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mencoba menerobos jalan desa menuju kebun sawit, namun karena tidak menguasai lapangan, akhirnya tersangka menyerah. Setelah dilakukan penggerebekan, polisi menemukan 12 bal narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil tersebut. Kasat lantas AKP Al Mahdi mengatakan sabu yang diduga berasal dari luar negeri itu diambil tersangka di sebuah toko di Kota Matang. Direncanakan barang itu akan dipasarkan di Medan dan Saiful sendiri mengaku baru menerima uang sebagai upah kiriman narkoba itu sebesar 1 juta rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang Fm Darulun kepala daerah dan puluhan anggota DPRD Kabupaten Bima terancam tidak terima gaji Dikarenakan keterlambatan pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 Lambannya pembahasan RPJMD ini mendapat reaksi keras dari seorang anggota DPRD Edi Mukhlis Menurutnya RPJMD yang diusulkan pihak eksekutif berhimpit dengan tenggat waktu Namun ia menilai penyerahan draft RPJMD oleh pihak eksekutif tidak tepat waktu. Draft RPJMD baru diserahkan kepada pihak DPRD 4 hari lalu. Semestinya jauh-jauh hari telah diajukan sehingga pembahasannya bisa diteliti satu persatu. Jika ternyata RPJMD belum disahkan sebelum batas waktu, maka anggota DPRD dan kepala daerah setempat terancam dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tiga bulan. Galun Vicky Sianipar dan kawan-kawan akan berangkat ke Eropa pada 18 hingga 29 Agustus 2016. Keberangkatan musisi dan arranger kebanggaan masyarakat Batak ini atas undangan stan musik Lendek Perjen yang berkerudukan di Lendek Tirol, Austria. Vicky Sianipar and Prince akan tampil sepanggung dengan musisi setempat dalam sebuah konser megah di lapangan terbuka dan akan disaksikan kurang lebih 1000 orang. Hampir satu tahun, Vicky mempersiapkan konser tersebut. Dan saat ini ia dan kawan-kawan menunjukkan kedahsyatan musik batak. Vicky dan kawan-kawan yang tak hanya membawakan lagu-lagu batak yang dibalut dengan gaya barat, tetapi juga akan menyajikan komposisi musik barat bernuansa etnis batak mereka juga akan melawat kelima negara di daratan Eropa Timur dan rencananya akan merilis album North for Sale Toba World dalam jumlah terbatas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian berita malam edisi Jumat 12 Agustus 2016. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.